a dunia kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar, Allahum akbar. Merdeka. Merdeka. Was was ala Sayyidil Mursalin Sayyidina wa wa syafi'ina wa Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia ila yawmili. Azshadu anla illaha illallah wahdahu la syarikalah Wa azshadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiya ma'dah Allahumma salli wa sallim Wa barit ala hadhan nabiya karim Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantab yahudah ila yaubi bin amma fa'duh Yang saya hormati orang tua kita Orang tua bagi seluruh masyarakat Indonesia Di Korea Selatan, Bapak Duta Besar Umar Hadi. Kita doakan mudah-mudahan kalau kata orang pesantren, ismun alal musamma. Namanya cocok dengan orangnya. Umar itu pejuang Islam. Hadi artinya yang selalu memberi Arab, memberi petunjuk. Jadi kalau siapapun warga Indonesia, anak-anak bangsa yang ada masalah, sesuatu, ingin nasihat, datang ke orang tua kita. ...mesalah para kader, kader perjuangan, kader-kader bangsa, kader-kader dakwah juga dan seluruh keluarga besar, warga uh, Indonesia, saudara-saudaraku semua yang ada di Korea Selatan, baik yang berasal dari Tanah Jawa mana yang dari, dari Tanah Jawa? yang <SILENCIO> dari yang dari Tanah Sulawesi? <SILENCIO> Yang dari Tanah Sumatera Yang dari Lombok dari Lombok yang sebut terakhir Semuanya Yang dari Bima Sumbawa Alhamdulillah Dan dari semua sudut-sudut negara yang tercinta Indonesia Yang hadir bersama dan dipertemukan kita bersama pada hari ini dengan sebab pencintaan kita pada bangsa dengan sebab kukuh imaniyah kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alhamdulillah wa syukurillah pujian syukur hanya milik Allah subhanahu wa taala sahibul nikmat semua nikmat dari semua nikmat dari Allah sahibul nikmat Ni'mat dari Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua di tempat ini. Siapa yang duga sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu, siapa yang menduga bahwa kita yang berasal dari tempat-tempat yang jauh ditaklif hati kita oleh Allah. Taklif itu artinya dilupa sediawan. Mana bahasa sediawan? Oh ya itu bahasa sediawan. Pas kemudian juga Uh, ketua kita nih, ketua saya lupa dari mana sih dari, dari, dari Jogja. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bima, dari lombok. Semuanya alhamdulillah, bagian dari anak-anak bangsa yang tadi berjumpa, inilah Indonesia. Bineka tunggal ika. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Kalau misalnya kita membaca suratul hujurat Ada yang hafal suratul hujurat ayat 13 Coba angkat tangan tawadu. Nah, nanti pocannya dari saya saja Ayat yang dibaca tadi Kalau kita memejamkan mata, ya ayuhan nas, ilna min kena pumil dan karimakunsa, wahai semua manusia, jadi tanpa kecuali semua manusia, kami ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wajah anakku syubhanallahubadi. Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui hal-hal yang besar maupun yang kecil, yang ditampakkan maupun yang tersembunyi. Bagian dari ayat ini, wajah ja Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau kita merem, coba merem, bapak-bapak, semua. Kita bayangkan dunia ini, dunia ini ada beberapa benua. Ada beberapa benua. Ada ratusan negara Dari sudut Kutub utara, kutub selatan Timur, barat Dari semua Bagian-bagian bumi Allah ini Tidak ada yang Paling cocok Tidak ada yang lebih cocok Tidak ada yang lebih pas Dengan ungkapan Al-Quran pada surat Kujurat ini selain Bumi Allah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kami jadikan, Kami ini menunjukkan Allah, Berarti keragaman itu skenario Allah, Siapapun orang, Tidak ima keragaman, Dia tidak bisa menerima perbedaan, Dia tidak bisa orang lain, Dia tidak bisa bergaul dengan suku lain, Dia tidak bisa bergaul dengan bangsa lain, Dia tidak mau bersilaturahim rohim dengan orang yang beda dengan dia, Orang yang seperti itu hati-hati Karena di ayat ini Perbedaan itu adalah Wajah alih. Ini adalah karya Allah Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Yang paling Dengan ayat ini Untuk konteks Di dunia Kita lihat di seluruh sudut Yang paling cocok Dan paling pas Adalah negara Indonesia Kenapa? Karena memang indonesialah negara yang paling banyak suku bangsa ini Tadi orang tua kita, Bapak Guber, Sektor, nyampaikan Bahwa kalau bangsa-bangsa itu rata-rata rasnya satu atau dua Di negara Arab, tanjung Arab contohnya Negara Arab itu belasan negara Mulai Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Kemudian Bahrain Kemudian Uni Emirat Arab Dan beberapa negara-negara yang lain Tapi mereka semua itu akarnya satu Yaitu bangsa Arab Di Indonesia akarnya itu beragam Akar orang Aceh beda dengan akar orang Papua Tapi walaupun beragam Kita semua menyatu menjadi satu bangsa Indo Syukuri ini bapak-bapak, saudara-saudara, karena salah satu dari miliaran nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara khusus dalam Alquran. Kita tahu nikmat Allah itu bermiliar-miliar dan tidak terhitung, tapi tidak semuanya kita disuruh untuk mengingatnya. Ada yang disuruh untuk mengingat secara umum, wahai ala Allah, wahai manusia ingatlah semua karunia karunia Allah. Tapi ada juga nikmat yang Allah sebut secara khusus Kalau ada sesuatu disebut secara khusus Berarti istimewa Kalau kita punya teman Banyak sekali Tapi yang sering kita temui Yang sering terucap hijau kita adalah satu nama Berarti satu nama itu nama istimewa Apa diantara nikmat yang Allah sebut secara khusus wa <tuhru>, kuntum fa fa asbahtum nikmat persaudaraan dan persatuan. Jadi ini bukan main-main bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik. Kita ini sebagai satu bangsa sudah diberikan modal yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bersatu dalam keragaman Allahu Akbar. Allahu Akbar Dan itu nyata di dalam komunitas atau masyarakat Indonesia di Korea Saya yakin semua satu sama lain di tempat-tempat kerja, di tempat tinggal bahkan di jamaah satu mesjid Itu terdiri dari beragam asal-usul Beragam suku, beragam latar belakang, belakang Tapi kita semua Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi karunia Bapak ibu Teragaman ini nikmat keragaman ini juga Jalan untuk mencapai kemajuan Coba kita lihat dulu Bapak ibu, saudara-saudara Ketika Masyarakat Madinah Dulu namanya Belum Madinah Namanya Yafrik Tidak ada orang yang tahu itu, Tidak terkenal Bukan merupakan satu kota besar Bukan merupakan tempat Yang didambakan untuk didatangi. Misalnya seperti Korea Orang datang ke Korea karena misalnya Dagingnya besar Benar gak? Kak. Makanya Pak Dubes tadi bilang Enak betul jadi Dubes di Korea aja. Kalau di Saudi pusing katanya, karena urusan-urusan TKI segala macam itu banyak sekali. Tapi kalau di sini orang-orang Indonesia yang di sini itu orang-orang yang berduit semuanya. Jadi ngurus orang yang berduit itu jauh lebih mudah dibanding orang yang tidak dapat makan. Maka Pak Umar, Pak Umar Hadi, Pak Dubes Hadi mengatakan bahwa relatif lebih mudah. Artinya lebih mudah untuk diajak bersama-sama kepada kebaikan. Maka kata beliau tadi sudah lebih 50 masjid yang ada di sini, <tuk> betul? <tuk> itu dari warga Indonesia. <tuk> 50-50nya dari warga Indonesia? <tuk> <tuk> Masya Allah, Alhamdulillah. <tuk> Dulu <tuk> Yastrib Madinah itu sebelum datang Rasul tidak ada yang tahu, tidak menjadi tujuan apapun, desa kecil. Kenapa dia menjadi desa kecil? Karena di situ, sebagaimana desa-desa di sekitarnya, ditinggali oleh satu kelompok. Kelompoknya tidak banyak. Kemampuannya terbatas. Lalu datanglah Nabi yang mulia, Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama para sahabat beliau datang ke Madinah begitu datang Rasul maka saat itulah tumbuh keberagaman di Madinah tidak hanya satu jenis manusia di situ tanah datang bersama Rasul saw para sahabat orang-orang muhajirin dan juga dari suku-suku yang lain maka kemudian orang muhajirin yang pernah datang bersama dengan orang Ansor yang asli di situ bersama dengan bahkan dari luar Arab juga datang karena panggilan Islam ada yang hijrah dari negara Romawi namanya Suhaib Arbumi ada yang hijrah dari negara Persia namanya Salman Al-Paris ada yang juga dari negeri Habasyah, Ethiopia sekarang namanya Bilal dan banyak lagi dari seluruh jenis bangsa datang bersama ke Madinah, maka berubahlah Madinah itu Dari desa kecil Menjadi Al-Madinatur Munawwa Jadi keragaman itu Adalah modal untuk Membangun Tetapi keragaman itu Tidak boleh lepas Harus diikat Kita sebagai Warga Nusantara Ikatannya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita jaga bersama ya, bapak-bapak, ibu. Kita jaga karena bagi umat Islam NKRI itu adalah warisan para ulama, bukan main-main. Para ulama kita di Jawa dari sejak bukan hanya masa dekat kemerdekaan, jauh sebelumnya kita ingat bagaimana Pangeran Diponegoro, 1830, pertengahan abad 19. Beliau ulama besar, Dengan kiai baja, Dengan santrinya, Naik kuda, Pakai jua putih, Pakai sorban putih, Melawan Belanda, Itu perjuangan, Untuk melawan penjajah, Maka untuk kita yang ada sekarang, Kalau kita absen mulai dari sini, Dari PCINU, Mana PCINU? NU, Coba angkat tangan, Mana PCINU? PCINU Anggota NU Korea Selatan angkat tangan. Begitu disebut PCI tadi nggak angkat tangan, disebut anggota angkat tangan. Jamaah mana jamaah NU angkat tangan? Oh, makin banyak lagi. Jadi PCI warga dan jamaah, anggota ulama, kemudian yang ada di situ Purwokerto, ada lagi. Uh, Shubanul Wattal, Dusan Tarangada, Mbah Nur dari Pati. Dan ada kemudian banyak semuanya. Banyak, ada Por Bangla, kemudian dari semua kita. Yang sekarang terhitung sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan merawat warisan dari para vilamat kita. Ada ungkapan di dalam Al-Quran yang harus kita ingat terhadap Indonesia ini. Apa roga Allah Subhanahu wa taala ba'dama ma 'ala Kalau ada satu generasi itu sudah diberikan pesan sudah diberikan ilmu sudah diberikan suatu ajaran yang baik diberikan nilai-nilai yang mulia lalu dia baddalahu dia ganti nilai-nilai yang mulia itu dengan nilai yang buruk Dia ganti persaudaraan itu Dengan permusuhan Persatuan itu dengan perpecahan keutuhan itu dengan kertakan Maka generasi penerus itu Akan menanggung dosa Ada di antara kita yang mau menanggung dosa? Ada? Bapak-bapak ibu-ibu? Maka mari bersama Kita rawat dan kita jaga persatuan Kita rawat Semua yang ada di Korea Selatan ini Masyarakat Indonesia Ada jemaah-jemaah masjid Terhadap perbedaan-perbedaan Yang ada Prinsip yang utama itu adalah As-samaha Apa arti as-samaha itu? samaah itu artinya lapang dada Jadi kita terhadap Saudara yang lain Mungkin ada beda satu dua caranya Beribadah, samaha Selamat buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. satu. Apa sahadatnya? Sahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bernabi dan kerasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Al-Qur'an. Berkitlah kepada Ka'bah Maka insyaallah semuanya adalah saudara kita di dalam Islam Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit Kita saling memaklumi dan memaafkan Bapak, Ibu, hadirin dan hadirin sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukrulillah Saya ingin selain kita mensyukuri imat persatuan Nikmat, kekompakan kita bersama, saya bapak-bapak ibu Juga merenungkan negara kita Indonesia memang bukan negara Islam Tapi Indonesia Itu diisi oleh umat Islam yang terbesar di dunia Umat Islam Indonesia di dunia itu jumlahnya sekitar 200 juta Kalau seluruh penduduk Indonesia 240 juta 85% diantaranya adalah umat Islam Itu berarti 200 sampai 210 juta Itu adalah umat Islam Jumlah 210 juta itu Lebih banyak daripada jumlah umat Islam Di seluruh negara Arab digabung jadi satu Gabung umat Islam di Mesir Tambah dengan di Arab Saudi Tambah dengan di Kuwait Tambah dengan di Syria Tambah dengan di Oman, tambah di Emirat, tambah di Bahrain, masih lebih banyak umat Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Apakah itu terjadi kebetulan, bapak-bapak? Tidak ada. Robbana ma kholar ta hada ba'dillah. Tidak ada kebetulan dalam skenario Allah Tidak ada kebetulan dalam penciptaan Allah. Maka pasti ada tujuan. Maka pasti ada maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Islam terpusat di dunia itu di Indonesia. Apa kira-kira kalau kita misalnya berpikir, apa kira-kira salah satu hikmah, salah satu sebab, salah satu yang menjadi Maksud Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan umat Islam itu Paling banyak di Indonesia Mungkin salah satu sebabnya adalah Agar umat Islam Di Indonesia Bisa menjadi contoh yang terbaik Bagi seluruh umat Islam Sedunia dan bahkan Bagi seluruh umat manusia Tentang kemuliaan Dan keindahan Islam Jadi Jadi kita ini dibuat banyak oleh Allah supaya orang melihat kita melihat kita bukan sekedar memandang tapi bisa mencontoh dan meneladani maka dimanapun saudara-saudara berada sekarang lagi di Korea cepat pulang ya cepat tempat dulu dulu waktu kita mengaji di pesantren Ada yang disebut dengan santri mabniun alas sukun. Ada pohon sukun, Tahu pohon sukun, pohon sukun besar. Di bawah pohon sukun itu ada santri-santri yang rajin mengaji. Saking rajinnya mengaji nggak lulus selurus. Saking rajinnya mengaji, duduk di bawah apa namanya, duduk di bawah pohon sukun ngaji. Sekarang ngaji, tahun depan ngaji, terus ngaji, sampai gak lurus-lurus. Maka disilakan itu, jangan sampai mabdiun ala sukun. Artinya seperti orang yang duduk di bawah pohon sukun itu, bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Nah, teman-teman, benar tadi disampaikan oleh Pak Dubes. Saya juga sudah dengar dari sahabat-sahabat dan teman-teman bahwa di sini katanya gajinya besar. Tapi jangan lupa dan jangan terlalu lama pulang ke tanah air, pulang ke tanah air. Banyak, banyak ruang pengabdian. Bisa membuka toko, bisa membuka usaha, menjadi pelaku usaha kecil menengah, menjadi entrepreneur. Belajar dari bagaimana orang Korea membangun dari tahun 60an. Dari titik yang sama dengan Indonesia, sekarang mereka jauh di depan kita. Bagaimana pemberdayaan dari tingkat desa. Dulu pernah Duta Besar Korea datang ke kantor saya. Bercerita tentang bagaimana mereka di Korea membangun. Ada satu filsafat atau gerakan yang namanya Semaul Umdong, betul? Semaul Umdong itu adalah gerakan dari desa. Ternyata desa-desa di Korea ini digerakkan. Dan salah satu penggeránya adalah para pemuda yang ada di desa Maka warga Indonesia yang ada di Korea Selain anda semua belajar Selain anda semua bekerja sehari-hari Di tempat anda masing-masing Jangan lupa Untuk Lita'a Seperti ayat Al-Khujuran tadi Apa arti Lita'a Belajar Belajar Tidak harus masuk ke tempat kita kuliah Kampus atau universitas Tapi belajar dari kehidupan mereka Bagaimana mereka membangun kedisiplinan Bagaimana mereka membangun Kebersamaan Bagaimana mereka membangun Rasa hormat satu sama lain Tadi kita lihat Pimpinan polisi tadi Nungguknya sampai kerupuk Itu luar biasa Kita di Indonesia Sudah jarang itu. Pelajari itu semua Dan bawa ke Indonesia Dan bersama-sama kita jadikan Indonesia, di Indonesia Menjadi contoh yang terbaik Sekarang sudah ada contohnya Umat Islam atau bangsa Indonesia itu sekarang Bisa jadi contoh bagi banyak negara yang lain Dalam hal apa? Salah satu diantaranya adalah kedamaian Ada perang di Indonesia? Mau Indonesia perang? Mau! Nah. Ah, perang Mesos Pops ya. Bapak Ibu Perdamaian itu modal Islam Tidak Pernah Mendapatkan kesempatan Untuk berkembang dengan baik Kecuali pada saat perdananya. Apa contohnya Dulu bapak-bapak ibu-ibu Nabi yang mulia Baginda Nabi besar Muhammad S.A.W Pada tahun 6 Hijriah Beliau umroh ke Mekah Bersama 1.600 orang Sampai di Hudaybiyah, Ada tempat namanya Hudaybiyah sebelum Mekah dihadang sama orang Qur'an nggak boleh masuk Mekah begitu dihadang berunding sepakat berdamai maka ditandatangani perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isinya bahwa sejak hari ini umat Islam dan orang Quraisy itu akan berdamai selama 10 tahun nggak ada perang lagi sebelumnya kan perang terus. Madinah diserbu Kadang-kadang ada kafilah Rombongan pedagang Yang berasal dari Madinah Dicegat, tengah jalan, dirampok Macam-macam kejadian Sampai Hudaibiyah Kemudian sepakat 10 tahun perdamaian? Satu setengah tahun setelah itu Nih, Perhatikan ya teman-teman Satu setengah tahun setelah perjanjian Hudaibiyah Kalau pada tahun 6 hijriah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah mau umroh 1.600 orang, maka satu setengah tahun kemudian, yaitu pada tahun ke-8 hijriah Nabi datang ke Mekah dengan bersama 10.000 orang. Coba saudara-saudara perhatikan, karena ada perdamaian hanya dalam satu setengah tahun. Jumlah umat islam itu berlipat Tidak ada kesempatan kita untuk merenung Tidak ada kesempatan kita untuk berpikir banyak Yang ada di pikiran kita bagaimana Supaya kita tidak terbunuh saja Bagaimana supaya kita tidak dihabisi Bagaimana kita duluan mengalahkan orang Bagaimana kita duluan membunuh musuh maka tidak ada kesempatan untuk berpikir. Akhirnya hidayah itu sulit sampai. Tapi begitu Bapak-bapak, ibu-ibu belajar tentang sejarah Irak, di Irak itu para wali-wali besar dulu hidup di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sini tinggal. Ada Syekh Maruf Al-Karhi juga di sini tinggal. Banyak ulama-ulama, wali-wali besar, wali-wali kutub, imam-imam tarekat Semua tinggal di Irak. Tapi sekarang, saudara-saudara, kalau prosi bukan internet, Bukan dakwah islam yang terlihat di Irak. Ini. Bukan universitas baghdad yang megah yang terlihat bukan makam dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para ulama-ulama yang masih ada di situ tapi semuanya rata diganti dengan kehancuran inna wa inna kenapa seperti itu karena perdamaian hilang diganti dengan peperangan maka wajib hukumnya Bapak-bapak saudara-saudara selain persatuan Kita juga jaga perdamaian yang ada di negara tercinta. Kirim pesan seperti itu ya saudara-saudara. Kirim pesan seperti itu kepada semua keluarga di Indonesia. Eh, saudaraku, kakak. Eh, jaga perdamaian. Di sini di Korea Selatan saja agak terganggu suasana sedikit karena ada tetangganya yang nakal. Tetangga nakal itu bahaya, makanya dihafal ungkapan bahasa Arab itu apa? Anjar jaru Kalau Anda mau pilih rumah, lihat dulu siapa tetangganya. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia, di sana dia nawarkan tanah atau nawarkan untuk beli rumah, cek tetangganya. Jangan sampai rumah itu bagus, tanahnya legal, tapi mohon maaf, tetangganya tukang onar. Nauzubillah Eh pancetengar yang di Indonesia Saya saudaramu yang di Korea mengingatkan kepada sampean Sebagai warga Indonesia Saudaraku jaga Perdamaian Indonesia Jangan biarkan siapapun Memprovokasi sehingga kita ribut Sesama anak negeri Jangan biarkan siapapun memprovokasi Sehingga sesamu Kau <tuk> <dan> juga terpegang Terusah <tuk> In WhatsApp misalnya ada tanah yang murah nggak saya mau beri misalnya bisnis yang bisa dibuka nggak selain bisnis selain hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan jangka panjang Ingatkan juga bahwa kita umat Islam di Indonesia kita sebagai bangsa Indonesia Mari berbanyak syukur kita kepada Allah dengan jalan menjaga perdamaian supaya terus damai negara kita Kita ingat agama Islam itu satu akar katanya dengan as-salam. Al-Islam satu akar katanya dengan as-salam. Apa itu as-sil salam Artinya damai. Islam itu dari as -salamah. Apa artinya as -salamah? Keselamatan. Alhamdulillah. Ada titipannya. Sebelum kita lanjutkan. Ada Mugyuk, Mugyuk cuman? Ada dari Mugyuk kan? Hah? Oh Mugyuk oh, Dari Mugyuk, ada dari Mugyuk kan? Mana dari Mugyuk? Di Mugyuk ada rencana Untuk bangun Masjid Arwayan? Nah mari Sambil Kita ngaji Saya Mengajak kita semua Untuk menabuk Untuk akhirat kita Ya, jadi tolong dipelilingkan di kotak Kita Bersama-sama bersedekah Saya juga ikut ya. Saya ikut bersedekah Walaupun sedikit 500 dolar 500 dolar Saya ikut untuk Nabi Karoian Nanti, nanti diiringi dengan Salawat Mbak ya. Mana Mbak Silakan. Sama-sama kita semua baca salawat Sambil diedarkan dan Insyaallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapapun ikut walaupun hanya dengan walaupun hanya ibaratnya kata Rasul seperti rumah burung sangkar kecil ya, sangkar kecil yang dibangun apalagi kalau besar walaupun hanya serupiah apalagi sejuta walaupun hanya dengan tenaga apalagi dengan harta Kata Rasulullah SAW, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ayo, ayo di, di apa, rogoh kantongnya kemudian ikut, ya. ikhlas, ikhlas untuk masa depan kita, untuk masa depan kita. Di dalam Alquran itu. Ya ayuhan ladzina wa la tanghur nafsum ma qaddamat wa tanghur nafsum ma qaddamat nafsu itu artinya menyiapkan untuk masa depan kita. Dan masa depan kita yang hakiki itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Mbah Nur baca selawatnya kalau di luar seluruh panitia untuk mendirikan bangunan masjid Aroyan pada suatu jamaah kami atas nama masjid mengucapkan kepada amal semuanya. lebih dari satu bisa kepada untuk ditransfer atau pokoknya menghubungi panitia. Berapa nah, saja, saja. Berselawat agar semua diberi kelancaran Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina <tuh> 'ala makmur Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon yang juga merupakan satu guru dengan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan juga satu akar guru dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah Beliau sering menyampaikan Bapak-bapak saudara bahasa Sasak ya. di bahasa Sasak nih. Kata beliau dek narasja lebih mahal, lebeh kehidupan te, selain berkah. Artinya... Ada translator ya? taung kita berkah, lo. Pasti mek paliknya bebe anek. Tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan kita ini, selain hidup yang berkah, keberkah. Kalau engkau bisa melihat keberkahan itu, kata beliau, engkau pasti akan mengejarnya kemanapun keberkahan itu berlain. Berkah itu mahal. Dan berkah itu tidak selalu berarti banyak uang. Ada saya baca dulu, saya. Saya baca salah seorang paling kaya di Indonesia Kaya Dia punya harta termasuk terbanyak Tapi di berita itu disebutkan bahwa orang yang kaya itu Dia Oleh dokter dilarang untuk makan Makanan yang mengandung karbohidrat Dilarang Makan makanan yang mengandung garam Dilarang makan makanan yang berkolesterol tinggi Tidak boleh pakai garam Makan tidak boleh pakai garam Tidak boleh makan nasi Tidak boleh makan daging kambing Tidak boleh makan apalagi nanti kambing Makanan-makannya enak Dia punya uang banyak sekali Tapi rezekinya ternyata tidak banyak Tidak bisa dia dimati. Dalam berita itu ditulis 2 tahun dia di atas tempat tidur di rumah sakit. Makannya sudah bukan lagi makanan manusia biasa. Disuntik lewat inapus. Siapa yang mau punya uang 1 triliun tapi tidur di rumah sakit disuntik pakai infus? Triliun? 1 miliar won. Siapa mau 1 miliar won? Tapi tidak bisa ngapa ngapain Tidak boleh makan apapun Karena sudah rusak di dalamnya. Maka makanannya pun itu Dialirkan lewat infus, selang infus. Dua tahun Mungkin alam, Karena orang itu memang terkenal Dia mencari hartanya itu Dengan jalan menginjak sana Terkenal Yaitu kaya karena Mengeksploitasi hutan ditebang semuanya, kemudian dia janji akan ditanam lagi, tapi tidak ditanam. Pemerintah dia tipu. Rekan kerjanya juga sering dia saling mungkin salah satu sebabnya ini adalah karena apa yang dia lakukan maka keberkahan dari hartanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia punya harta banyak tapi sama sekali dia tidak bisa nikmati justru bertahun-tahun menderita maka kata almarhum kullah Maulana Syekh itu kepada kami semua kejar keberkahan itu ke manapun kalau mau bercita-cita maka letakkan salah satu cita-cita adalah -cita mengejar keberkahan hidup apa kunci keberkahan hidup kalau kata para ulama keberkahan hidup itu terdapat di dalam Hadis-hadis nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang disebut alaiha madarul islam Jadi hadis-hadis yang merupakan inti di dalam tuntunan agama Dalam kesempatan ini saudara-saudara sekalian Saya ingin sampaikan tiga hadis pendek-pendek saja Untuk berusaha kita mengejar keberkahan dalam hidup kita Pertama Hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban wa innallaha amara al bima amara bihi al mursalin fa qalat taala ya ayuha ar min at-thayyibati wa a'malu salihan wa ya ayuha alladhina amanu min thayyibati ma razaqnakum Allah itu baik Tidak menerima Kecuali yang baik Itu kunci pertama Maka kemudian Rasul menggambarkan Ruba' Ash'ad Bahwa ada Ada orang Yutilus Shafat Jadi digambarkan oleh Rasul Ada orang Berjalan jauh itu ilus Berjalan jauh sekali pergi ke Mekah. Ada yang sudah sampai Mekah? Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kemarin. Ada orang berjalan jauh sekali melewati padang pasir untuk sampai ke tanah suci. Kemudian begitu dia sampai di depan Ka'bah, Yang daihi kata Rasul. Dia angkat tangannya. Dia berdoa, Ya rok, Ya rok, Ya rok. Ya Allah kasih saya ini, Ya Allah begini, Ya Allah saya minta ini, Ya Allah saya minta ini. Kata Nabi, wamal baksuh harom. Pakaiannya itu sumbernya sumber yang alam. Wamakaluhu harom. Makanannya pun selama bertahun-tahun pun makanan yang bersumber bukan dari rezeki yang alam. Wamashrohu harom. Bagaimana dia jaga? Apa yang dia konsumsi dia tidak jaga dengan hati. Dia tidak peduli yang sampai kepada dia itu adalah haknya atau bukan yang penting dia dapat dia korupsi uang habis dia korupsi dia daftar naik haji kira-kira haji mabro? kabul ada yang seperti itu di Indonesia? Sabur. oh gak Tahu, aja sabur, sabur. jadi dianggap kaabah itu seperti laundry cleaning service Dia anggap Ka'bah atau berhaji itu seperti tempat mencuci, bukan mencuci pakaian tapi cuci dosa. Buat dosa sepuas-puasnya, lalu kemudian sebagian daripada harta yang dia dapat dari jalan yang tidak baik dia gunakan bayar reinha, naik haji, kemudian selain dia anggap dirinya bersih. Ingat hadis ini. Kalau mau berkah, innalillah walaihi, ayat Saya ajak saudara-saudara sekalian teman-teman dan sahabat-sahabat di Korea untuk mari mari pastikan Anda semua ini bekerja dengan baik. Apa yang merupakan hak Anda, hak Anda. Tapi kalau bukan hak Anda, jangan Anda berusaha untuk mengambil. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian ada Ada yang memang bukan hak kita, ha? tapi kita perjuangkan untuk kita dapatkan dan Allah kasih kepada kita. Ada perampok yang masuk ke rumah orang, ngerampok, terus dia berhasil membawa rampasannya. Ada nggak? Ada. ada koruptor yang diam-diam korupsi, lalu dia berhasil mengambil uang korupsinya. Ada nggak? Saya tahu aja Ismételni. Oh. bapak bapka, a körül a körül a körül apa körül a körül a körül a körül a körül a körül a körül kita körül a körül kita, kita cari kita kalau misalnya kita punya hak seribu tapi dikasih 800, yang 200 nya kita cari misalnya minta bantuan Pak Dubes, kita minta bantuan Pak Dubes itu hak kita tapi kalau bukan hak kita jangan kita ambil kenyam kita di dunia tapi berat tersusah pertanggungjawabannya maka kalau mau berkah kata ulama Hadis yang pertama ini pegang. Innallaha thayyibun la Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Saya yakin insyaallah rezeki dari teman-teman Korea ini berkah-berkah semua. Buktinya sederhana, tabligh akbarnya banyak. Bahkan tablik akbar ini saya masyaallah. Saya kaget kok saya dibeli tiketnya sama teman-teman Korea. Banyak benar uang panitia. Saya bilang enggak, saya mau ke sana pakai uang saya pribadi. Enggak diberi tiket. Oh. Kalaupun tidak mau uang tiketnya dibalikin, nanti saya mau nyumbang sejumlah uang tiket itu untuk masjid Ar-Royan. Kalau rezeki, nih, ya teman. -teman. rezeki yang ada pada kita itu rasanya gampang untuk yang baik, rasanya berat untuk maksiat itu berkah. Itu saja sudah ukuran. Tapi kalau ada rezeki itu, begitu ada jalan-jalan kebaikan kok berat terasa. Begitu ada pembangunan mesjid, tuh tangan tuh gak bisa bisa masuk ke kantong rusang mulut lu warnya dia dia nempel di dalam mana jamal Nggak, jamal baik kalau ismu al-musamma -al tahu arti jamal artinya indah cuman kalau a-nya ilam jamal artinya orta ini jaman bagi alih, artinya indah insyaallah nah jadi sederhana saja bapak-bapak ibu itu islam itu tidak mengajar kita sulit-sulit wama ja'ala alihum fitri min haroj islam itu tidak menyulitkan kita islam itu lapang dan luas. sehari semalam contohnya Allah cuma minta 5 kali 5 menit, 25 menit sisanya dikasih kita untuk bekerja yang baik hanya lima kali lima menit untuk kita menghadap bersimpuh, bersujud, dan bersyukur Allah murah Allah maha baik tapi sekali lagi saya yakin kalau melihat semangat dari saudara-saudara kita yang di Korea Masya Allah, untuk kebaikan-kebaikan ini tandanya bahwa insyaallah rezeki saudara-saudaraku ini adalah rezeki yang halal insyaallah halalan thayyiban berkah itu yang pertama Yang kedua hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk keberkahan hidup Beliau menyampaikan "Man zahab tid dunya Ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi. saya satu amal yang kalau saya kerjakan, maka Allah cinta pada saya, Manusia juga cinta pada saya, maka diajarkanlah hadis ini. Kata Rasulullah SAW, Izhat fi, fi ma nas Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai. Zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai. Jadi kunci keberkahan yang kedua Namanya zuhud Apa zuhud itu? Zuhud itu Saudara-saudara Digambarkan oleh para ulama Dengan tiga tanda Yang pertama Zuhud itu adalah Tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala tafrahu bima, atakum, ta patakum, wala tafrahu bima Kalau dapat sesuatu, kalau dapat satu nikmat tidak berlebih-lebihan bersukacita. Kalau kehilangan sesuatu Tidak berkelanjutan sedikit Itu tuduh Jadi kalau kita dapat sesuatu Bapak-bapak, saudara-saudara Jangan Terlewat Kelewatan bahagiannya Sampai berlebihan Apalagi Sampai lupa diri Kalau ada sesuatu yang Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kita Juga jangan terlalu panjang kita berkurang jeruja dan bersedih. Zuhud, kalau dapat nikmat, syukuri. Akan nikmat itu sebaik-baik untuk hal yang baik. Kalau dapat musibah, terima dengan ikhlas, dengan sebah kesedihan yang berlebih-lebih. Dengan kata lain, kata ulama Zuhud itu dunia di tangan bukan di hati. Jadi boleh kita punya uang banyak silahkan bekerja sekuat a tapi jangan taruh won itu di hati taruh won itu di tangan kalau kita taruh won itu di hati begitu ada apa-apa sedikit hati kita luka padahal hati ini adalah tempat dari hal yang paling mulia adalah hidup kita hati itu tempat iman hati itu tempat Iihsan hati itu tempat Sifat-sifat yang paling mulia Adapun dunia Entah itu harta, jabatan Atau apapun Biarkan dia hanya di tangan kita Kita miliki Tapi tidak mengatur kita Dan mengendalikan kita Itu zuhud Kalau kita zuhud seperti itu Maka Allah cinta kepada kita <tuh> Zuhudlah Pada apa yang ada di tangan manusia Artinya apa? Kalau kita sudah punya sesuatu, nikmat, jangan kita terlalu sering membandingkan dengan apa yang orang lain terima. Akan hilang syukur kita. Apa yang kita terima, setelah kita berikhtiar keras dengan sungguh-sungguh, apa yang kita terima, itulah bagian kita. Apa yang saudara kita dapatkan dengan ikhtiarnya, dengan kesungguhannya, itulah bagian kita. Kalau kita tidak suka melihat-lihat, membanding bandingkan diri dengan orang lain, maka insya Allah orang akan senang dan cinta kepada kita. Yang ketiga, terakhir Nabi yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita berkah, beliau menyampaikan. Ketika seorang datang bertanya Tentang kebaikan Dan keburukan Maka Alaihi Wasallam Menjawab Tanya hatimu Albirru matma'annat ilaihin lafsu Watma'annat ilaihin kolba Yang namanya Yang baik itu adalah hal-hal Atau sesuatu yang membuat hatimu Tenang ketika melakukannya yang membawa kenyamanan pada dirimu dan tidak ada keresahan serta kegelisah sedangkan keburukan itu kata Rasul adalah sesuatu yang membuat kita gelisah itu ukuran kalau ada hal yang membuat kita gelisah tinggal Kalau ada sesuatu Diajak Untuk melakukannya Dan sesuatu itu kita laksanakan Dengan penuh ketenangan hati Dengan rasa yang nyaman Dan tenang, insyaallah di situ ada kebaikan Di dalam hadis yang lain Wal ismu Ma Karita Ayat toli'ah Alehitas. Maha kapi nafsi Wa karikta Hayat Pukuran Ukuran perbuatan Yang tidak baik adalah satu perbuatan Yang kita tidak mau Orang lain Melihat kita melakukannya Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ini cara kita menjalani hidup Yang diajarkan oleh Nabi yang kuliah Rasulullah SAW. Dan kita dalam kehidupan kita hari-hari Ada pilihan-pilihan apa yang harus kita lakukan Bangun pagi Di kepala kita saya bisa berbuat Ini, itu, ini, itu macam Banyak. Ada yang mengajak untuk kesini Ada yang mengajak kesana Ada yang mengajak bertemu begini Ada yang mengajak untuk bersama-sama melakukan ini Macam-macam Apalagi pada masa liburan seperti ini Maka ukur apapun yang ada di depan kita itu dengan ukuran yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati kita tenang melaksanakannya, di situ ada kebaikan. Kalau hati kita resah, apalagi kalau kita malu orang melihat kita melakukan perbuatan itu, berarti itu perbuatan tidak baik. Tinggalkan. Ini salah satu pedoman rasul bagi kita umatnya untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau tiga hal ini kita gabungkan para ulama. Yang pertama, innallaha la baru illa ta'iba, bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kita meniru seperti kata rasul, Masal mukminu nahlati, tirulah bagaimana lebah itu akal ta'ibar wa wad'at Dia makan yang baik dan mengeluarkan yang baik, tidak pernah lebah itu singgah di atas sampah, dia hanya singgah di pucuk-pucuk bunga yang paling manis dan tidak pernah keluar darinya sesuatu yang menjijikan, yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang manis luar biasa itu madu. Pastikan apa yang kita ambil adalah hakim supaya hidup kita berkah yang kedua zuhud. apapun yang kita kerjakan tapi pastikan bahwa dunia itu hanya di tangan, jangan masuk ke dalam hati supaya kalau meleset target kita sedikit-sedikit, kita bisa terima dengan tenang tidak gelisah apalagi sakit, apalagi stres hidup itu up and down almadu wajah suruh, pasah surut bahasa Al-Quran jadi hidup itu seperti roda berputar yang namanya roda tidak mungkin selalu pas satu bagian dia selalu berputar kali ini kita di atas besok di samping, lusa di bawah muter lagi samping, naik lagi ke atas begitu terus, -terus. dunia biarkan di tangan jangan masuk ke dalam yang ketiga supaya hidup kita berkah Mari kita amalkan apa yang Rasul sampaikan terhadap apapun yang terjadi di depan kita dinamika dinamika peristiwa peristiwa segala macam hal-hal yang kita temui istiqomah tanya hati ketika hati kita itu merasa tenang terhadap sesuatu maka insya Allah di situ ada kebaikan tapi kalau hati kita resah gelisah tidak mau ketahuan oleh orang malu kalau orang lihat kita melakukan sesuatu itu berarti sesuatu itu adalah hal yang tidak pantas untuk kita per ini tiga hal mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk hidup kita. Bapak Ibu hadir dan hadirat sekalian Terima kasih saya senang bisa bersilaturahim tadi saya tiba pukul 8 lewat 20 Insya Allah saya pulang besok pukul 10.30 pagi Jadi saya di tanah Korea ini Alhamdulillah 26 jam Bersyukur bisa bertemu dengan semua saudara-saudaraku Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah SWT Terakhir saya ajak bagi teman-teman Saudara-saudara yang pulang kampung Walaupun dari mana saja asal Anda, saya undang teman-teman, sahabat-sahabat untuk jangan lupa datang ke Lombok. Ini bukan gotong Lombok, gotong orang Lombok pasti bilang. <tapi, Tapi kalau menjawab ada di mana-mana, ingat Lombok itu tahun 2015 dipilih put as the best world halal honeymoon destination. Tujuan untuk bulan madu halal terbaik di dunia. Mau bulan madu yang halal? Datang kelompok. Ini termasuk bagi yang sudah menikah. Ulangi bulan madunya di lombok dengan pasangan yang sama, jangan pasangan yang lain. Jadi saya undang, datang kelompok. Kita sambung silaturahim. Kita ini perlu banyak perjumpaan saudara-saudara ya, supaya kita banyak syukur. Kalau kita hanya diam di rumah saja, kunci pintu, tutup jendela, rasanya kita paling hebat manusia di dunia. Buka pintu, buka jendela, keluar rumah, ketemu dengan orang lain, datang ke negeri-negeri yang lain, baru kita tahu bumi Allah ini kaya, ilmu pengetahuan itu di mana-mana, dan kita harus sungguh-sungguh belajar. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Terima kasih atas undangannya. Pak panitia dari KMI, dari KF, KFM, Kf atau KFF, ya. Dan semuanya terima kasih Pak dubes terima kasih banyak, Sheikh Kubarhari, ya. Hadi yang beliau ini diplomat karir ya Kemlu, jadi sudah khatam urusan diplomasi. Ya. Jadi apapun masalah-masalah yang ada, kalau memang ada masalah silahkan datang. Kalau nggak ada masalah jangan buat-buat masalah. Ya. Jadi uh, insya Allah kita semua bersaudara Terima kasih sekali lagi Ketemu insya Allah kesempatan yang lain Dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Mari kita bersama baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad wa ala ala Sayyidina Ahmad Mari kita baca terakhir <tul> Sayyidina <tul> istighfar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka alaya ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li la yagfiruz dhunuba illa anta kata rasul siapa saja membaca szélyen Di pagi hari. Dia akan dijaga terus sampai malam hari. Siapa yang membaca sehidun Sebelum dia tidur. Maka tidak ada jalan di Dan apapun untuk berusak dirinya. Sampai pagi hari. Amalkan. Sekali pada waktu pagi hari. Dan sekali pada petang hari. Untuk menjadi penjagaan kita semua. Khususat. Anda semua ini antum semua ini sedang Pusapir, az itu szétanya nagy nagy. Taláhának a szerelmi stípá. Tehát, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, wa kérlek, kérlek, kérlek, dia kehidupan tadi tausiah dari tuan guru bajang dari desa Tenggara Barat. semoga apa yang telah disampaikan oleh tuan guru bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat nanti amin amin rabbal alamin dan diberi tiga kesempatan pertanyaan untuk beliau bagi yang mau bertanya silakan tunjukkan tangan 1